Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'hudih wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu yudlil falan tajid lahu murshida Aşhedu Allāh ilāh illā Allāh, wa aşhedu anna Muḥammadan abduhu wa rasūluk la nabiyya bādah. Fāinna astaqal hadīs kitāb Allāh wa khair al hadī hadī Muḥammadin sallallahu alaihi wa sallam, wa shār al amūr muḥdhasatuhā wa kulla muḥdhasat bid'ah, wa kulla bid'atin dhalalah, wa kulla dhalālatin fīn nār. Ya ayo nafsī ittaqwallāh ittaqullāha haqqatu qādih wa lā tamūtunna illā wa antum muslimūn. Allāhummarhamnā bil-Qur'ān wa 'allimnā minhumā mā jahilnā wa dhakkirnā minhumā nasīnā birahmatika yā ya arhamar Bapak dan ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillahirabbil 'alamin. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah yang Maha Agung. Pada kesempatan kali ini kita bisa duduk dan bermajlis ilmu di masjid yang kita cintai ini. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa merahmati kita dengan ilmu yang kita peluruh pada kesempatan kali ini. Para hadirin yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala kajian kita pada kesempatan kali ini akan berbicara tentang safinatul mujtama atau apa yang kemudian dikenal dengan perahu sosial dikaitkan dengan perintah amar ma'ruf nahi mungkar di mana kondisi kita pada saat ini perlu membutuhkan kepedulian sosial kita sebagai makhluk sosial kita untuk melaksanakan Amar Ma'ruf mungkar di saat banyak sekali kelompok-kelompok manusia yang Melakukan kemungkaran itu Sudah menjadi Bagian dari hidupnya Atau ada Sekelompok manusia Yang Berada di agak tengah-tengah Yaitu Melakukan kema'rufan Tapi nyambi mungkar Kira-kira ada enggak Pak Ma'ruf tapi nyambi mungkar Bukan nahi mungkar tapi nyambi mungkar Inilah yang kita dapati pada saat ini dan membutuhkan kepedulian sosial di kalangan kita bagaimana Al-Qur'anul Karim mengajarkan kepada kita untuk membangun kepedulian tersebut bagaimana panduan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam karena kita ini sebagai makhluk Allah berbentuk sosial yang tidak bisa berdiri sendiri hidup harus berdampingan satu dengan yang lain maka kita ada hak-hak dan ada kewajiban yang mesti kita lakukan nah. oleh karena itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam Memberikan gambaran kehidupan kita di dalam masyarakat itu Dalam sebuah hadis bukhari Yang kemudian hadis ini dikenal dengan perahu sosial Atau dalam bahasa Para ulama yang lain menyebutnya sebagai safi natul mustama Gambaran kita Hidup di, di alam dunia kita ini oleh Rasulullah digambarkan Seperti halnya orang yang naik ke dalam sebuah kapal Dengan seterata yang berbeda-beda Maka di dalam gambaran ini saya ingin bacakan Bismillahirrahmanirrahim An-nu'mana bin Bashir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 Mudah-mudahan Allah meridai kepada keduanya. An-nabiy sallallahu alaihi wasallam dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Matsalul qaimi." Perumpamaan orang yang gigih teguh di dalam menegakkan hukum-hukum Allah, "Matsalul qaimi fi hududillah." konsisten dan memiliki integritas untuk menegakkan hukum-hukum yang telah ditetapkan oleh Allah dan perumpamaan orang yang waqi' fiha orang yang menerjang terhadap hukum-hukumnya Allah kama sali qaumin istahamu ala safinatin digambarkan seperti halnya Sekelompok manusia yang berlomba, berebut untuk menuju ke dalam sebuah kapal. Fasara ba'duhum a'laha wa ba'duhum asfalaha. Maka jadilah ada di kalangan orang yang sedang berlomba ke dalam sebuah kapal itu, ada yang mendapatkan di dek atas, dan ada pula yang berada di dalam dek bawah. Sesuai dengan stratanya, sesuai dengan harga tiketnya, sesuai dengan kasta yang dia miliki. Ikhwafillah yang dirahmati oleh Allah SWT, sedikit menggambarkan bagaimana keluasan Pandangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang dibimbing oleh Wahyu ini, di mana di saat hadis ini diturunkan kepada kita, ya, di saat hadis ini diturunkan kepada kita semua, hadis ini uh, belum belum terlihat dalam berbagai sejarah adanya kapal seperti kapal yang kita lihat ini yang bertingkat-tingkat. Sekarang ini ada kapal Siguntang Guntang, Kerinci, Lambelu, bukan Lambelu loh ya. Memang namanya aslinya adalah Lambelu gitu ya. Itu rata-rata tingkatnya enam atau decknya itu enam. Orang-orang yang berada di kelas atas itu adalah kelas-kelas VIP. Orang-orang yang baik. Orang-orang yang berada di kalangan elit itu berada di... Kelas-kelas elit Orang-orang yang di dek bawah Itu adalah orang-orang yang rendahan nah, Gambaran Rasulullah itu sudah begitu Luar biasa Menggambarkan akan keadaan sebuah kapal di masa mendatang Kira-kira demikian Berdek-dek ya, Dek atas dan dek bawah Saya lanjutkan Wa kanal ladhina fi asfaliha Adapun orang yang berada di dek bawah Iza istakaw minalma Apabila Mereka menghendaki untuk memperoleh air Marru'ala man fauqahum Maka Mesti mereka harus melewati Penumpang yang lain yang berada di dek atasnya Dan ini bagi orang yang berada di dek atas itu mengganggu privasi mengganggu kenyamanan mengganggu haknya orang yang berada di dek paling atas saya lanjutkan Fakalu maka timbullah sebuah ide sebuah gagasan kepada orang yang berada di dek baling bawah, ketika membuntuhkan air, mereka punya gagasan, lau anna kharokna finasi binah kharokan, sekiranya kami lubangi saja kapal ini untuk memperoleh nasibina, bagian air yang kami butuhkan, Walam nu'zi manfaukona Niscaya Kami tidak menyakiti atau mengganggu privasinya orang yang berada di dek atas kita Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala Sekilas dari gagasan dan Cetusan pikiran yang disampaikan oleh orang yang berada di dek bawah tadi, di mata pandangan kita, itu adalah sebuah gagasan yang saat ini dikenal dengan apa yang diistilahkan dengan reasonable. Sebuah pandangan gagasan yang bisa diterima oleh akal sehat kita. Oh iya tujuannya baik. Jadi ngelobangi kapal tadi kata Rasulullah itu adalah orang-orang yang di dek bawah itu agar tidak mengganggu orang yang berada di dek atas. Ini adalah pandangan sementara yang dimiliki oleh orang ini. Dan dunia kita alam kita Masyarakat kita pada saat ini, ya, pada saat ini dengan kondisi umat yang tidak jelas arah panduannya, ya, tidak memiliki panduan agama yang menjadi panduan hidupnya, maka sangat mungkin sekali. Alasan-alasan yang kemudian dikenal dengan alasan yang reasonable ini tadi bisa diterima oleh akal sehat, bisa masuk apa ini dalam pandangan kita ini sebagai sebuah sebuah tindakan yang sering kita dapati di tengah masyarakat kita. Biasanya sekelompok masyarakat kita ini yang melakukan kejahatan mengatasnamakan kebenaran itu ada yang mengaku atas nama ham atas nama tuntutan terhadap hak asasi manusia dimana sesungguhnya kalau mau disadari dalam hidup bersama yang digambarkan Rasulullah, kehidupan kita di tengah dunia ini seperti kapal tadi. Persoalan ketika kita menuntut HAM hak asasi manusia, maka ketahuilah sesungguhnya orang tersebut juga memiliki kewajiban asasi. Bukan saja hak asasi haknya yang dia pengen tapi dia juga memiliki kewajiban asasi. Ya. Maka kalau bapak dan ibu semua seringkali melihat potret masyarakat kita ini, ya, kenapa kok anda ini telanjang dada? Jawabannya, Loh, ini kan ekspresi seni yang kami miliki, ini kan hak kami, ini kan nama ini. Ini kan kami mengekspresikan karunia Allah atas keindahan tubuh kami. Bisa bayangkan seolah bahwa tindakan yang sedang dilakukan oleh wanita setengah telanjang ini tadi itu dianggap sebagai langkah yang benar menurut versinya, benar menurut pendapatnya dan menurut akalnya dia yang saya sebut dengan akal bulus gitu ya, itu pandangan itu dianggap sebagai sebuah kebenaran Nah, hadirin yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala nanti potret kelompok-kelompok manusia di muka bumi yang beralasan atas nama kebenaran atas nama kebenaran menjustifikasi tindakannya itu sebagai tindakan kebenaran ya tindakan kebenaran itu akan semakin kita dapati dengan seribu alasan yang mereka inginkan nah kita juga mendapati di tengah masyarakat kita tidak mau menggunakan syariatnya Allah tidak mau menggunakan aturan yang telah diturunkan oleh Allah. Alasan mereka satu saja. Karena masyarakat Indonesia ini adalah majemuk, beragam dari berbagai unsur umat manusia, umat manusia, maka perlu dibikin aturan sendiri yang bisa mengokomodir semua pihak. Bisa diterima oleh semua pihak. Yang pada akhirnya akibat cara pandang ini. Ya, yang kemudian dikenal dengan cara pandang pluralisme. Jadi masyarakat ini beragam. Maka kita harus membuat aturan yang bisa diterima oleh semuanya. Saya ingin tanya kepada bapak-bapak, kira-kira kalau bikin aturan itu bisa diterima oleh semua pihak apa tidak, Pak? Jawabannya sangat tidak mungkin karena likulli ra'sin raiyun. Setiap yang punya kepala mesti punya pendapat. Dan pendapatnya macam-macam, khusus yang di Indonesia ini sudah ber bergerak sudah be, sudah berada pada tataran yang mengkhawatirkan di mana pendapat akalnya itu sesuai dengan pendapatannya. Wah, itu sangat berbahaya. Berpendapat sesuai dengan apa ini? pendapatannya. Akhirnya kebenaran itu ukurannya sesuai dengan pendapatan yang dia peroleh. Kebenaran itu bisa dijual Kebenaran itu bisa digadikan Sesuai dengan Pendapatannya Anda bisa ngasih berapa Saya bisa menentukan undang-undang ini Bisa lolos Kami tetapkan Jadi kontribusi Anda Kepada partai kami ini berapa Apa yang bisa Anda lakukan Untuk kami ini Anda bisa bayar berapa untuk kehidupan kami, untuk nanggung biaya pemilihan kami pada pemenangan pemilihan kami dulu, karena masih hutang. Ya. Maka, Bapak dan Ibu semua, kalau kita dapati, ya, ya, pemimpin daerah itu yang lebih dari 20 lebih dari bahkan 30 ya. yang masuk ke dalam urusan dengan KPK masalahnya kenapa urusannya demikian akhirnya aturan-aturan itu tergantung siapa yang bayar ya. kalau preman-preman itu preman yang berdasi maupun preman yang berduit itu bisa membayar ke sebuah sistem yang ada di Indonesia ini maka kemudian aturan bisa diatur. Nah, itu bahayanya itu kalau sudah ada kaidah begitu, aturan bisa diatur. Nah, mestinya aturan itulah yang mengatur tapi kemudian terjadi di tengah kita namanya aturan bisa diatur. Nah, dan tentu masih sangat banyak sekali rona kehidupan yang seperti ini yang mengakibatkan sesak dada kita itu lantaran melihat ya syariat Allah itu dihinakan dan syariat Allah itu digadaikan lantaran adanya sekelompok manusia yang berpikir bahwa pendapatnya itu bisa dijual. Pendapatnya itu bisa diatur, hukum bisa disesuaikan. Nah, hadirin yang dirahmati oleh Allah, inilah digambarkan oleh Rasulullah itu seperti orang yang duduk di dek bawah dari sebuah kapal tadi. Lau an khurak nafinasibina khurkan, sekiranya kami lobangi saja. Deck yang bawah ini untuk mengambil hak kami bayangkan pak, hak kami enggak akan mengambil hak lain falam nu'di manfau kononis niscaya kami tidak akan mengganggu privasinya orang yang berada di deck atas apa dampaknya sekelompok manusia yang suka berpikir sok benar ini tadi ya sok benar seolah-olah berdasarkan ilmiah seolah-olah berdasarkan fakta-fakta hukum seolah-olah berdasarkan pada ham seolah-olah berdasarkan pada pendapat yang pendapat dia ini seolah dianggap benar bila mana kita biarkan sekelompok manusia seperti ini fa interoqum Wa aradu Halaku jami'an Jika Kalian ya, Jika kalian Itu membiarkan mereka ya, Membiarkan mereka Wa aradu Apa yang mereka keinginkan tadi Apa yang mereka kehendaki ya, Halaku jami'an Niscaya semua apa yang ada di dalam kapal ini tadi, jika ada orang yang pengen melubangi kapal tadi, dari bawah dengan alasan yang bisa masuk di akal, yaitu pengen mengambil hak air yang dia miliki, alasan yang masuk akal yang kedua, agar tidak mengganggu privasi yang di atas. Ya, alasan yang benar seperti ini saja, kalau di tengah masyarakat, itu belum tentu bisa diakomodir ya. Maka ikhwas semua Apa yang akan terjadi? Halaku jami'an Semua yang ada di dalam kapal itu tadi Kata Rasulullah Itu hancur semuanya Karam semuanya Bukan saja yang melobangi Tapi juga penumpang yang lain Bukan saja penumpang yang di atas tapi penumpang bawah tadi yang melobangi. Itu dua-duanya ikut karam terhadap kapal tersebut. Wa in akhadhu ala aidihim jika engkau ambil ya, Engkau ambil langkah dicegah tangan mereka dari tindakan kemungkaran ini tadi ya, kemungkaran atas nama kemakrufan itu yang seperti itu tadi pak jadi berpikir mungkar tapi covernya atau bungkusnya itu adalah apa ini makruf ya. jika engkau ambil langkah tindakan untuk mencegah itu najau orang yang akan melakukan kejahatan tadi yang melubang kapal tadi selamat dan siapa lagi yang selamat dan semua yang ada di dalam kapal itu akan selamat semuanya hadirin yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala gambaran inilah yang kemudian disebut dalam terminologi ulama sebagai safinatul mustama' atau perahu sosial entah perahu itu namanya Indonesia entah itu namanya Malaysia, Thailand, Singapura, mana saja negara mana saja itu digambarkan sebagai sebuah tapal. Ketika kita ya, ketika kita ini tidak peduli dengan makhluk sosial yang lain sebab ada jenis manusia yang kemudian kepeduliannya itu rendah sekali pak. Ya. Lo-lo gue-gue istilah istilah betawinya. Ya kamu-kamu, kami-kami sudah. Kamu silahkan anda mau berbuat apa terserah. Kami tak baik sendiri. Silahkan kami baik sendiri. Anda mau berbuat apa saja silahkan. Hadirin yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala Sikap yang seperti ini Adalah tidak ubahnya Seperti halnya orang yang di dalam perahu tadi Ada orang yang melobangi Lalu kita membiarkan Membiarkan kerusakan yang masif ini Terjadi di tengah masyarakat kita semua Nah maka Ikhwafillah yang dirahmati oleh Allah dalam tatanan masyarakat yang serusak apapun yang sudah hancur-hancuran tatanannya seperti ini agama kita Al-Quran itu masih memerintahkan masih mengajak kepada kita untuk memperbaikinya untuk kita ini berupaya mengarahkan menuju kepada kebaikan apapun hasilnya kita lihat pada surat Al-A'raf ayat 164 a'udzubillahiminasyaitanirrajim wa'idh kalat ummatum minhum lima ta'iduna qawman allahu muhlikuhum Aumu'adzibuhum adaban syedida Wa'idh kalat ummat Ketika sekelompok ummat manusia Bani Israel kasusnya dalam ayat ini Di kalangan mereka berkata Lima ta'iduna kauman Kenapa anda masih mau maunya anda masih mau-maunya menasehati, mengajak baik orang yang sudah rusak. Orang yang sudah divonis, Allah menghancurkan mereka, ya karena kemaksiatannya, karena kerusakannya, karena perilaku menyimpangnya, Kenapa kok kita ini masih pengen punya naluri untuk menasehati orang itu. Ya. Padahal orang itu itu sudah rusak-rusaknya luar biasa. Ya. Nah, maka alasannya sudah ditetapkan di dalam ayat ini, Qalu ma'ziratan ila rabbikum. Mereka berkata, ma'dzirah kami berharap ini menjadi excuse menjadi alasan kami di hadapan Allah bahwa kami sudah berbuat sesuatu bahwa kami sudah mencegah sesuatu dan ini dijadikan oleh Allah untuk mencegah terjadinya kerusakan yang lebih masif lagi itu adalah dengan cara demikian yaitu masih ada penduduk negeri tersebut Yang masih melakukan apa ini? Muslihun Apa muslihun pak? Muslihun itu adalah Perilaku orang yang tidak hanya pengen baik sendiri Tidak hanya pengen baik sendiri Tapi juga dia baik untuk dirinya Dan bisa baik untuk orang, -orang lain Mari kita lihat pada surat Hud ayat 102 17 ya. Wa ma kana rabbuka liyuhlikal qura bidzulmin wa ahluha muslikun. Wa ma Allah dan tidaklah Allah menghancurkan suatu negeri suatu daerah Sedangkan penduduknya itu masih berlaku muslihun. Ini perlu ditambahkan wawasan di kalangan kita. Apa beda sholihun dengan muslihun? Kalau sholihun itu adalah baik untuk dirinya sendiri. Menjadi orang sholih. Dan itu baik. Tapi ada setrata yang lebih baik. Dimana orang itu adalah muslim, orang itu baik untuk dirinya sendiri plus bisa muslim, memperbaiki masyarakatnya, memperbaiki umatnya, memperbaiki tetangganya, memperbaiki jadi hadirnya itu mendatangkan kemanfaatan. Lawannya musyidun, lawannya adalah mereka yang melakukan kerusakan Kerusakan itu adalah Mufsidun nah, Maka Allah Itu tidak Menghancurkan Sebuah negeri bila Unsur muslihun di dalam masyarakat itu Masih ada baik Kadang kita ini ya, Itu kemudian Merasa jengah Dengan keadaan Merasa kemudian sudah putus asa dengan apa ini? Keadaan yang berlaku di sekitar kita. Kemaksiatan banyak, kemudian kemungkaran banyak, kemudian yang melakukan molimoh semakin menjadi-jadi. Bayangkan ya, kalau baru, ter, baru terjadi di Indonesia ini pertama kali ya, di mana ada orang yang sedang di dalam penjara ya, ada orang sedang di penjara itu dibantai pak dibantai dari pihak di luar, belum dijelaskan sekarang ini belum ketemu ya. itu bisa terjadi seperti itu ya. apapun orangnya siapapun orangnya itu adalah nyawa yang harus dipertanggungjawabkan, nyawa yang harus di pertang kata Menkumham di Indonesia ini baru terjadi sekali-kalinya ini sangat luar biasa, datang memaksa penjaga sipir minggir, kemudian masuk, kemudian membunuh terhadap apa ini, e, membunuh terhadap e, Penjarawan atau orang yang dipenjara di tempat tersebut, nah itu luar biasa ya. Saya ingin menggambarkan saja, oh, dan masih banyak lagi ya tindakan-tindakan yang demikian. Nah kita ini pendek kata ya terhadap masyarakat yang kondisinya seperti itu kita dilarang berputus asa ya berputus asa. Untuk menasehati mereka, mengarahkan mereka, mengajak mereka, mencegah mereka dengan cara apapun, agar keadaan negeri ini tidak semakin tambah parah, itu yang dimaksud. Oleh karena itu, adiin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kita diajarkan oleh agama ini. ya diajarkan oleh agama ini dalam asas ta'awun ya asas amal jama'i atas asas di dalam membangun kepedulian sosial itu tidak pandang bulu yang penting mau diajak untuk membangun kebaikan mau diajak untuk menegakkan kebenaran dan kebaikan Maka siapapun orangnya. Coba kita lihat surat Al-Maidah ayat 2. Wa 'alal birri wattaqwa. Saling tolong menolonglah. 'Alal birri wattaqwa, atas kebaikan dan ketakwaan. Kita lihat Ayat ini kalau kita bahas lebih jauh ya. Perintahnya hanya disuruh Membangun tolong menolong Membangun kerjasama ya. Kerjasama ya. Yang sekarang ini baru sama-sama kerja Saya ulang Kita ini antar kelompok Islam Antar apa ini? Antar kelompok-kelompok tertentu itu yang terjadi baru sama-sama kerja, belum belum kerja sama, ya sana bekerja sini bekerja, sana kerja. sama, semuanya semuanya kerja ya. semuanya sama-sama kerja tapi belum kerja, itu alias belum sinergi belum sinergi wa ta'awano alal birri wa taqwa Itu yang disampaikan Tolong menolonglah kamu Dengan siapanya Di dalam Quran ini tidak disebut Dengan siapanya di dalam Quran ini Tidak disebut Tidak dibatasi Yang dibatasi itu hanya Tujuan daripada Tolong menolong itu tujuan dan tujuan dari kerja sama tersebut. Apa tujuan dari kerja sama tersebut? Alal birri wataqwa. Yaitu di atas bir, di atas kebaikan wataqwa dan di atas ketakwaan. Bagaimana memahami itu? Ibnu Qasir Rahimahullah Menerangkan kepada kita Tentang apa maksud dari Albir dan apa maksud Dari takwa Apa sih bir di dalam Ayat ini apa Bekerjasama yang tidak Disebut dengan siapanya Tapi Hanya disebut tujuan Dari kerjasama Tersebut tujuan Dari tolong menolong tersebut Yaitu untuk bir dan takwa Bir ini apa? Beliau menyebutkan Allah memerintahkan hambanya Orang mukmin Untuk tolong menolong Dalam perbuatan-perbuatan kebaikan Kebaikan apa saja Itu boleh tolong menolong Boleh tolong menolong Misalkan Kita sedang membuat sebuah kebaikan lalu ditolong oleh oleh orang lain yang bisa jadi orang lain itu musuh kita. Selama ini baik ya, selama ini baik maka kebaikan itu untuk kita, maka kita boleh ditolong oleh siapapun. Apalagi kita tidak meminta apalagi kita tidak meminta yang kedua tentang kata takwa di dalam ayat ini alal biri watakwa, Allah memerintahkan hambanya yang mukmin untuk meninggalkan kemungkaran, suruh kerjasama dalam bidang atau konstelasi takwa itu berarti yang seperti apa berarti untuk mencegah kemungkaran kalau yang punya kesadaran untuk mencegah kemungkaran itu kita, sementara yang punya senjata mencegah kemungkaran itu adalah aparat yang ada di sekeliling kita, kenapa kita tidak mau kerjasama dengan orang tersebut? Padahal ayatnya kita suruh kerjasama dengan siapa saja. Siapa saja yang terpenting tujuannya tercapai tadi, kemungkarannya menjadi hilang, kemungkarannya sudah menjadi hilang, kita ini mohon maaf sekali, terkadang memfonis kepada sekelompok manusia, itu terlanjur kebablasan, jadi perlu kiranya diukur, dibatasi pada poin-poin tertentu, yang ada salahnya kita tetapkan sebagai kesalahan Tapi kalau ada baiknya kita ambil sebagai kebaikan Dan jangan dinafikan kebaikan Begitu juga jangan dibiarkan kesalahan tersebut Jangan kemudian juga digebiah huyah Bahwasannya kalau orang yang sudah berbuat salah Berarti semuanya itu juga salah pendek kata mungkin kita mungkin berbuat salah satu lalu kita divonis oleh orang memang orang itu salah terus kan enggak boleh lalu kita merasa sakit dong wong saya itu cuman ya di situ saja salahnya tapi kami divonis menjadi salahnya semua semuanya kan tidak benar maka inilah kaidah-kaidah ini yang perlu dibangun dalam membangun masyarakat yang digambarkan oleh Rasulullah tadi seperti halnya ya seperti halnya tinggal di sebuah negeri, tinggal di sebuah kapal yang di situ harus membangun keamanan bersama, ketertiban bersama. Itu kan kebutuhan semua orang, bukan hanya untuk umat Islam saja. Ya. Kebutuhan semua orang bahkan termasuk kebutuhannya para Pelaku kejahatan itu juga membutuhkan keamanan dan kenyamanan bersama, ketentraman bersama. Yakin toh, saya yakin, saya yakin yakinnya yang berbuat jahat itu tidak tidak menginginkan keluarganya itu tidak aman. Betul nggak, Pak? Ya, misalkan kita ini keluarga pencuri, kan tidak pengen kan rumah kita ini kecurian kan nggak mungkin. Atau kami ini punya keluarga, punya anak ya, Keluarga mau apa ini Bapaknya itu mau lima, Kan tidak mungkin, tidak menginginkan Anak kita yang perempuan, istri kita yang perempuan itu Diperkosa oleh orang lain kan juga tidak menginginkan Jadi naluri manusia itu sesungguhnya adalah sama ya. Naluri kebaikan itu sesungguhnya adalah sama Maka berdasarkan pada kesamaan-kesamaan itu, kesamaan-kesamaan ya, itu bangunlah kerjasama, bangunlah hubungan baik dengan siapapun, ya, dengan siapapun, ya, selagi tidak mencerderai kepada kita. Itu panduannya ada di dalam surat Mumtahanah ayat 8 dan 9. La yanhaukum Allahu 'anil ladina lam yuqatilukum fid-din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuksitu ilayhim Tidak dilarang bagi kalian yang kepada mereka yang belum memerangi kalian, belum mengusir kalian, belum membantu pengusiran kalian, belum melakukan kejahatan terhadap kalian antabaruhum boleh kita ini berbuat baik sama mereka Watuk situ dan berbuat adil kepada mereka Lalu yang dilarang yang mana pada ayat sembilan nya ha Ini asas proporsionalitasnya itu begitu ya Yang dilarang yang tadi dibolehkan Sekarang yang dilarang yang mana Di ayat sembilan nya Hanya saja yang dilarang oleh kalian apabila menemui sekelompok manusia Inna ya, innama yanhakumu wahu anilladzina qatalukum fiddin yang sudah berani memerangi kalian wa akhrajukum min diyarikum wa doharu ala ikhrajim mereka ini apa ini Mem membantu orang yang melakukan kejahatan terhadap kita melakukan pembelaan terhadap mereka yang melakukan kejahatan ini ya dilarang kita memberikan loyalitas kepada mereka ini ya, loyalitas kepada mereka ini nah maka ikhwafillah yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala kenapa sesungguhnya kita ini kepedulian Sosial kita itu harus terbangun pada setiap individu kita. Naluri untuk menegakkan syariat itu harus menjadi kepedulian kita semua. Unsur siapa saja harus kita ajak. Ya? Harus kita ajak. Jawabannya ada di surat Al-Anfal ayat ke-25. Wattaku fitnetan la tusiban al-ladhina. Zolamu minhum khasah Takutlah akan Sebuah fitnah Maknanya sangat banyak Salah satu adalah balak Salah satu adalah sanksi, Salah satu adalah fitnah juga Latusibanna ya. Yang tidak saja Menimpa Kepada mereka yang berlaku zalim saja jadi yang durjana-durjana, yang malim, yang me, apa nih memalai, yang meremani, yang ini kepada mereka oh tidak. Tapi kepada siapa berlaku sanksi tersebut? Sanksi sosial tersebut itu berlaku untuk semuanya. Ya. berlaku untuk semuanya. Wa'lamu annallaha shadidul iqab Ketahuilah bahwa Allah amatlah keras siksaannya. Maka kalau kita melihat beberapa fenomena di tengah masyarakat kita, di mana turunnya sanksi dari atas kita, yang itu ditandai dengan kekejaman ataupun perilaku pongahnya para elitnya umat. Elitnya umat Atau Dari bawah kita Ditandai dengan Terjadinya Kekacauan di tengah masyarakat kita Atau Kita dijadikan berseteru Satu dengan yang Lainnya ya, Berseteru satu dengan yang lainnya Ber, apa ini, Melakukan Kekerasan satu kelompok Dengan kelompok yang lainnya Lihat Ungdur kaibanu saribul ayat bagaimana ayat ini dibentangkan kepada kita semua agar kita ini bisa melek kenapa hal itu terjadi kenapa semestinya semestinya kita ini hidup dalam ketentraman tapi itu terjadi di tengah kita hampir tiap hari kita mendapatkan berita tentang percekcokan perkelahian antar ini antar ini gitu ya semuanya ada pepak hampir berganti-ganti antar kesatuan ini kesatuan ini yang mestinya bersatu antar kelompok masyarakat ini dengan kelompok masyarakat ini antar yang punya tanah ini dengan yang punya tanah ini antar mahasiswa mahasiswa kok ya ikut-ikut ya dan itu paling sering terjadinya antar pelajar kenapa demikian Jawabannya tentu bisa jadi ada beberapa sanksi yang berlaku kepada kita ini lantaran tidak terjadinya sinergi kebaikan di tengah masyarakat yang kita miliki ini. Ya. Maka Ibnu Abbas rahimahullah ya, radhiyallahu an itu menyampaikan kepada kita berdasarkan surat Al-Maidah ayat 78 dan 79 beliau menyampaikan bahwa sanksi itu tidak hanya berlaku untuk mereka yang berbuat zalim saja tapi juga berlaku kepada mereka yang tidak berbuat zalim. Tapi juga tidak mencegah kedoliman, tidak mencegah kemunggaran berlaku untuk mereka juga. Ya. Kalau saya ingin tanya ke bapak dan ibu semua, berarti enak yang mana, Pak? Saya tanya enak yang mana? Tadi uh, dalam istilah Jawa ini kita ini uh, apa ini orang mangan nangkani neng kenoh pulute. Nah, yang tadi itu wis mangan nangkane ya. kena pulute kan lumayan wis setok mangan nang ya. Jadi perilaku yang serba bebas tadi dia dapat ya, dia dapat dan kemudian dia kena kena pulutnya biasa. Ya. tapi yang kita ini itu ya paling gampang digambarkan tadi Pak, yang tidak Mencegah bahni yang tidak mencegah kemunggaran, padahal kita sendiri juga tidak berbuat mungkar. Woi, kauyo orang kanangkan ini yang kenal puluteh. Nah, ini yang harus dipahami oleh kita semua, sebab di ayat ini, eh, bapila, ya, di ayat ini, Loainal ladina kafaru membani Israel. Ala lisani Dawud. Allah melaknat orang-orang kafir membani Israel dari kalangan bani Israel. Ala lisani Dawud. melalui lisannya Dawud wahai saibun Maryam dan Isa ibnu Maryam dari kabilah Asau yang demikian itu disebabkan karena kemaksiatan mereka. Wagahnu ya dadun, mereka ini kemaksiatannya sudah melampaui batas, ya, sudah melampaui batas. Ya. Kok kelihatannya cocok banget ya, yang yang ada di potret bangsa kita, ya. bangsa kita itu dengan ayat ini kok cocok banget. Jangan-jangan kita juga memperoleh laknat, ya? Laknat lantaran ada kecocokan ini tadi dan itu sebab pertama kenapa penduduk Bani Israel itu dilaknat jawabannya karena kemaksiatan yang terjadi di tengah masyarakat kita dan itu melampaui batas berikutnya kanu layatana hauna anmungkarin Faalu mereka alasan yang kedua sebab yang kedua itu adalah layatanaun tidak ada saling mencegah atas kemungkaran yang mereka lakukan tidak ada maka kata kata yang dipakai di dalam ini bukan hanya naha bukan mencegah tapi layatanaun layatanaun itu artinya adalah saling mencegah satu dengan yang Kalau saling itu bisa jadi Kita terkadang berbuat salah Dicegah oleh orang lain Kemudian orang lain berbuat salah Kita yang mencegah Jadi saling mencegah Agar tidak terjadi Kemungkaran yang lebih Masif ya Maka hadirin yang dirahmati oleh Allah Jawabannya Dua-duanya jadi Penting ya. Dua-duanya jadi penting Karena Orang-orang yang Melakukan kerusakan di muka bumi ini Bisa berdampak kepada kekacauan yang terjadi di masyarakat kita Sheikh Salim bin A'id al-Hilali Seorang pensarah kitab bahjatun nadirin Syarah Riyadus Salihin ya, Syarah Riyadus Salihin yang sangat fenomenal sekali beliau adalah muridnya uh, Sheikh Nasiruddin Albani bukunya sangat bagus sudah diterjemahkan ya. keterangan dari kitab Riyadu Solihin banyak lebar uh, bukunya, kalau Riyadu Solihin kan cuma satu atau dua, ini segini pak oh, sangat banyak nah, beliau mengambil pelajaran yang terjadi terhadap Hadis yang disampaikan tadi, hadis Nokman tentang hadis perahu sosial tadi, yang pertama kekacauan seluruh masyarakat, bangsa dan negara lebih merupakan akibat langsung dari sikap membiarkan bentuk kemungkaran dan sikap acuh tak acuh ya, terhadap al-mungkarat itu sendiri. Ya. Elo, elo gue-gue, terserah anda mau maunya, maunya gitu ya, silakan aja kami-kami, lo-lo gue-gue, kalau ini yang dipraktikkan di tengah masyarakat kita, kita justru akan semakin apa ini, memperoleh kekacauan pelajaran yang kedua yang diambil menurut Sheikh Salim bin A'id al-Hilali ini kebebasan seseorang amat terkait oleh jaminan terpenuhinya hak, hak orang lain Manusia bebas dan berhak memilih sikap Yang ia kehendaki Tapi dia harus bisa menjamin Dan bisa melindungi hak orang lain ya. Misalkan Kita jalan Di jalan raya ini ya. Kagak pakai rambu jalannya 100 km per jam Itu kan hak-hak kita Mobil-mobil kita Sepeda-sepeda kita Ngapain orang lain sewot Nah Kita harus berpikir Ya betul Itu memang Mobilnya anda sendiri Sepedanya anda sendiri Tapi jalannya ini milik siapa kalau pengen begitu di dalam rumah saja atau kalau gak begitu yang apa nih yang gantung pertunjukan loh tong apa itu tong setan ke loh terserah mau rongatus seket kilometer per jam boleh saja terserah orang dewe disitu ya. itu pun gantung setan itu ada batasnya Pak. coba nek nekat gitu ucul tekan duur Ya terserah milik sendiri. Terserah mau lepas tangan ya boleh milik sendiri. Cuman masalahnya di jalan itu ada orang lain, ada masyarakat lain, ada yang nggak bisa jadi mengganggu privasinya orang lain. Jadi kalau menuntut hak kita itu harus diingatkan kita ini juga harus memenuhi apa? Memenuhi kewajiban asasi untuk memenuhi hak-haknya orang-orang lain juga ya Nah maka itulah konsekuensi perahu sosial apakah perahu itu namanya Malaysia Indonesia Singapura Brunei Thailand perahu itu di lautan manapun di bumi manapun itu kita harus berlaku demikian ya yang ketiga yang ketiga pelajaran yang ketiga sudah bersiap. Ya, yang ketiga garda pengaman untuk bisa mengendalikan keadaan ini adalah ditegakkan amar ma ya, ma'roof ma nahi mungkar. Amar ma'roof nahi mungkar. Amar ma'roof nahi mungkar menjadi garda pengaman. Bagi sebuah masyarakat, bangsa dan negara. Maka gerakan Amar Ma'ruf ini ajak kepada siapapun dan unsur apapun. Tanpa pandang bulu. Tanpa pandang bulu. Dan tanpa menunggu orang itu baik dulu. Enggak usah. Loh itu jelek, jelek, jelek kok ngajak-ajak baik. Enggak usah. Karena dia itu akan mendatangkan kebaikannya. Karena dibolehkan itu orang yang berlaku durjana itu mencegah kemungkaran. Contohnya gini, orang sama-sama satu komplotan mencuri ke dalam sebuah rumah. Ini kan elek kabeh nih mencuri. Barangnya diambil, lalu ada orang yang pengen ini sekalian mumpung mumpung, mumpung ada sekalian orang yang punya itu dibunuh sekalian jawaban ada ada kelompok maling yang lain yang oh jangan jangan antum bunuh cukup hartanya saja yang antum ambil gitu ya karena kalau nanti Anda bunuh nanti kemudian dapat apa ini delik yang kedua maka seperti itu boleh untuk di apa ini dilakukan untuk mencegah kemungkaran jadi gak usah menu untuk mencegah kemungkaran mengajak kebaikan itu tidak menunggu kita sendiri baik dulu, tidak. Tapi kemungkarannya yang penting berdiri, eh, berapa ini berhenti terlebih dahulu. Kalau yang bisa menghentikan itu justru preman yang lain yang lebih sadar, ya, yang lebih sadar, ya biarkan preman itu yang ikut, ikut. dan itu dibenarkan, itu dibenarkan. Maka. Semua orang diajak untuk membudayakan amar ma'ruf nahi mungkar. Nanti ujungnya kita akan memperoleh kaidah yang baik. Ya mosok orang lain selamat, anda sendiri tidak selamat. Atak murunan nasa bil biri watansau na ang wa antum ta kitab afala tak Apakah kamu memerintahkan manusia dengan kebaikan? Lalu anda lupa dengan diri kamu? Sendiri. Nanti prosesnya. Tapi budaya amar ma'ruf nahi mungkar itu harus dibudayakan di tengah masyarakat kita, apalagi di tengah masyarakat kita ini sudah kebangetan-tenan, di mana kema'rufan itu disambi karo kemungkaran. Bukan amar ma'ruf nahi mungkar Tapi amar ma'ruf nyambi mungkar Itu yang terjadi di tengah Masyarakat kita ini Nah maka sangat dibutuhkan Kesadaran masing-masing pihak ya, Terhadap hal ini Ya, Sebagaimana hadis Nabi dalam riwayat Tirmidhi Walladhi nafsi biadih Latamurunna bil ma'ruf Wa la tanhawun 'anil munkar aw layshakanallahu ay yab'ats 'alaykum 'iqaban minhu thumma tad'unahu fala yustajabu Demi jiwaku yang ada di tangannya sungguh kalian lebih memilih amar ma'ruf nahi munkar ini atau anda itu akan ditimpakan oleh Allah dengan dikirimnya kepada kalian sanksi dari langit Sanksi dari langit, bayangkan ya Gara-gara tidak ada amar ma'ruf nahi mungkar Itu Allah mendatangkan sanksi dari langit Kemudian kalian berdoa kepadanya Lalu tidak diijabai kembali Ngenti loh geteh, itu kalau kemudian apa ini Allah sudah menolak doa tersebut dan berkehendak menurunkan sanksi lantaran tidak berjalannya amar ma'ruf nahi mungkar, itu kita akan memperoleh keadaan ini, akan memperoleh keadaan-keadaan yang seperti ini. Maka ekhwah bilah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala sangat penting pelajaran ini untuk dilakukan amar ma'apapun keadaannya. Kalau tidak bisa melakukan sendiri, gerakkan orang lain untuk bisa melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Kalau nahi mungkarnya masih sulit, ya amar ma'ruf dulu. Kalau kemudian nahi mungkar itu mendatangkan risiko yang lebih besar, maka ajak orang lain untuk mencegahnya, ajak aparat untuk mencegahnya, supaya Memang aspek legalitas itu bisa dilakukan ya. Maka Dewan Syariah Kota Surakarta Yang baru saja diresmikan di masjid kita ini Akan mengajukan Ini loh yang kepada aparat pemerintah Tentang pencegahan kemungkaran ini Yang setengah disusun oleh pakar-pakarnya Bagaimana ke mencegah kemungkaran yang terjadi Dan diajukan kepada aparat pemerintah Anda mau jalankan ini yang akan membangun kebaikan dan kemaslahatan untuk negeri atau nanti ada sekelompok orang yang bermain hakim sendiri lantaran Anda tidak jalan kan jadinya begitu Pak biasanya jadi kadang itu aparat pemerintah oknum ya sebut oknum ya, tidak semua itu kura-kura dalam perahu apa itu pak dalam suatu masalah itu seolah pura-pura tidak pura-pura nggak tahu ya. padahal ya ada di pelupuk mata ada di pelupuk mata nah seperti ini kadang Orang yang jengah dengan kemungkaran mungkin neng senjengengan sen usus edowong yang tinggi gampang ngurusin nih jote kok rek nek masalah laskar nuno atau orang-orang yang barangkali masih punya darah muda yang menggelegak melihat itu jangan salahkan kalau dia jalan sendiri kenapa karena anda yang punya tugas dan kewenangan anda kura-kura ku, dalam berau pura-pura tidak. Tidak tahu. Jadi perlu diajak semuanya dulu. Baru kalau ternyata memang mereka nggak mau betul untuk hal itu, ya tidak mau diajak, ya terserah apa jadi ap, Terserah masyarakat bisa jadi masyarakatlah yang mau menghakimi terhadap keadaan itu sendiri dan itu presiden yang buruk. Maka kaidahnya dalam Quran masih tetap baku. Pokoknya wata'awanu dulu. Ajak semua pihak untuk amar-ma'ruf naik mungkar. Yang keempat, pelajaran yang keempat disebut dengan istihad keliru. Mencegah istihad keliru. Keharusan mencegah tindakan seseorang atau sekelompok warga masyarakat yang dilandasi istihad yang keliru. Sok benar, tadi loh, penumpang perahu di dek bawah tadi, kami kan pengen ngambil hak kami Bukan haknya orang lain kok Di mata dia benar Kami kan pengen untuk Tidak mengganggu privasinya Orang yang berada di des atas Kan Niatan yang baik Jawabannya Iya betul Tapi persoalannya Anda melakukan kekeliruan Yang lebih fatal dari keinginan baik, tidak memakan harta orang lain, tapi juga tidak mencegah kemungkarannya tersebut, maka inilah yang disebut dengan istihad keliru yang menunjukkan akibat-akibat itu, dan suara-suara itu kalau di media sangat banyak sekali, alasannya apa saja gitu ya ada loh seorang apa ini, seorang eh, apa ini, artis itu ketika ditegur anda ini kok setengah telanjang dada gitu setengah loh ini kan ekspresi seni yang kami miliki ini kan hak kami hak kami nanti tambahnya itu kan yang penting itu yang dijilbab kan hatinya bukan oh gitu coba bayangkan ini akan menjadi masalah yang sangat sangat mengkhawatirkan di tengah kita nah kesimpulan si penumpang kapal untuk melubangi tempat duduknya berangkat dari pikiran sepertinya masuk akal dan bisa dimengerti yakni supaya tidak usah mengganggu penumpang yang lain selain karena alasan praktis ya, praktis daripada munggah midun ya cukup naik ngono praktis gitu ya nah orang-orang yang suka ber, ber, ber, ber apa ini berba berpandangan praktis seperti ini simpel-simpelnya saja kita ini kan e, apa ini pakaian ya praktis-praktis saja -praktis lah gitu ya tapi masalahnya berpandangan berpakaian praktis itu ya, apalagi di atas apa ini di atas lutut iya dia sendiri mungkin praktis tapi orang lain yang menjadi mendatangkan bahaya terutama yang bapak-bapak ini itu sangat berbahaya sekali. Bisa jadi kemungkaran yang lain akan terjadi lantaran tindakan seseorang yang tadinya cuman berpikiran praktis saja. Kami sih gak pengen melakukan maksiat, kami cuman praktisnya saja. gitu ya. Pakai you can see, you can keleksi, ataupun yang lain. Dia praktis, tapi masalahnya itu merusak tatanan yang ada di tengah masyarakat. Ya. Maka kalau syariat Islam itu berjalan, itu... Orang non Muslim itu disuruh pakaian sopan, aturan-aturan itu disuruh pakaian apa ini? Sopan. Artinya sopan itu tidak boleh. Kemudian kita orang Islam yang wanita-wanita Muslim itu pakai pakaian itu, sementara yang mereka itu telanjang setengah telanjang dan yang lain kan jadinya masyarakatnya tidak terbentuk dengan dengan baik. Ya, hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Terakhir kita memiliki tanggung jawab kolektif ya Tanggung jawab kolektif itu bisa dilakukan untuk istihad jama'i Kesepakatan bersama, dibicarakan bersama Itu sebagai tanggung jawab kolektif terhadap keadaan di masyarakat Semua pihak diajak untuk amar ma'ruf nahi mungkar Hadirin yang dirahmati oleh Allah Mudah-mudahan bermanfaat apa yang kita sampaikan ini pada kesempatan lain nanti kita lanjutkan <tuh> wa akhiru dakwana anilhamdulillahi rabbil alamin, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh